masih bareng Bob L di sapa siang Kardas FM Selamat datang buat yang baru bergabung dan selamat makan siang buat semuanya. Wuh, gue belum makan nih. Ada yang mau sembagin makanan nggak ke gue? Sampahnya deh. Gila saking laparnya gue ya. Sisa makanan belum buat gue ya. Aduh sedih banget sih. Fix fix. Tapi nanti abis siaran gue pasti makan kok. Nggak tahu dimakan dari mana. Nah. Kita lagi ngobrolin soal boy band dan girl band nih. Wow, gue masih ada-ada nggak percaya nih kalau gue punya playlist lagu-lagu Korea yang lumayan banyak. <laughs> Jujur aja, gue nggak tahu nih boy band dan girl band Korea tuh apa aja. Serius gue nggak tahu. Yang gue tahu tuh cuman Super Junior sama SNSD. Gue sempat googling sih, ternyata emang ada banyak. Tapi emang dua band itu doang yang paling gue sering dengar, ya kan? Ik ben big bang, een 2PM, Wonder Girls. Ik wil geen no geen laag. Ik wil ik wil geen laag, geen <laughs> ya, pokoknya masih banyak lagi deh band-band dari Korea nih menjamur banget sama nih kalau kita lihat perkembangannya di negara kita Indonesia wow lebih menjamur lagi gue rasanya pokoknya mantep surantep loh wow. bahkan kalau nggak salah nih bulan kemarin tuh gue lihat baru konser kan ya di acara Kimchi apa tuh singkatannya lupa gue yang itu loh yang ada beberapa penyanyi Korea yang nyasar Senayan, <laughs> mau maunya mereka datang ke Jakarta ya, tapi uh oh, bila gue lihat soal tuh tiketnya bahkan ada temen gue yang beneran ikut tuh orang tuh rela mereka bayarin marsebu, sian, buat nonton di ujung, siamun sian. Hm. Kalau nggak salah sih ada beberapa stasiun TV juga kan yang menyajikan program-program musik-musik Korea gitu, kalau oh, nggak salah ada di o channel deh, Project TV tuh yang internet lambang tuh, yang hostnya tuh, beneran kan? Makin banyak nih, makin banyak peminatnya Tapi kalau drama Korea, uh, jangan ditanya, gue pasti tahu. Uh, selama liburan kuliah ini, itu tentu wajib gue. <laughs> Bangga gitu gue. Aduh, pengangguran, pengangguran gue juga sering lihat di YouTube nih orang-orang yang joget ala boy band dan girl band favorit mereka komunitasnya emang menjamu, bahkan ada teman gue juga nih yang bikin uh, video jogetnya, ih joget, dance buat cover lagu-lagu Korea coverit mereka, gue orang nih kalau gak gue, gue kreatif beneran mereka bahkan kalau misalkan gue liat nih dampaknya lagi di Indonesia, uh ada satu lagi nih, ini berdampak pada berkembangnya boy band dan girl band di Indonesia, uh saya enggak loh, gue uh, ada Smash, Seven Icons, Train One, NSG Star, ui uh, banyak deh, oh uh, kalau Indonesia gue tahu nih, soalnya gue sering liat di YouTube sebelum mereka terkenal ya kan, ya tadinya sih gue ketawa-ketawa sih, sadar-sadar <laughs> <ada> menghina gitu. <laughs> Tapi ternyata malah semakin ini semakin terkenal ya kan Emang ada budaya musik di Indonesia nih industrinya nya Parah <tuh>, Masih banyak yang bakal kita obrolin nanti So tutup stay tune ya bareng kita ya Dan sekarang gue bakal kasih lo semua lagu dari SNSD Judulnya apa? lihat aja Check it out Dokbaar hoe he? Nn, bad boy. Liefde is niet mijn ding. De hele Nogmaals, ik ga perfume. Nogmaals, ik ga ervan uit. Nogmaals, ik ga ervan uit. Nogmaals, Naar 곁에서 삶의 다른 여자 Super Playboy.